Nah, jangan ikut-ikutan. Karena Allah sudah bilang dalam surat Al-Hijr. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam surat ini, surat ke-15 ayat 3. Di awal-awal ayat Allah mengatakan, "Dharhum ya'kulu wa yatamattau wa yuhihimul amal fa sawfa ya'lamun." Wahai Muhammad, biarkan mereka orang-orang kafir itu makan sesuka hati mereka. Gak ada rules, gak ada yang haram, semuanya halal. Babi dimakan, anjing dimakan. Siap, biarkan mereka dan biarkanlah mereka bersenang-senang dengan bebas sebebas-bebasnya dan biarkan mereka tertipu dengan angan-angan kosong mereka. Kenapa? Fasau fayalamun. Karena sebentar lagi juga mereka nyesel. Gak nah, lama. maka anda suka-suka di dunia berapa tahun sih? paling 30 tahun lalu setelah itu, agap di alam kubur cuma 30 tahun lalu anda korbankan ribuan tahun di alam kubur maka hmm. sudah berapa kali kita mengantarkan kenalan kita ke kuburan tidakkah itu menjadi peringatan bagi kita kalau kita yang akan diusung nanti kita yang akan ditaruh, kita yang dipendam, kita yang akan diinjak-injak oleh orang yang menaruh jenazah kita di liang tersebut Allah katakan biarin, tidak ada masalah, biar suka-suka, dia mau apa kasih, sudah فَصَوْفَ يَعْلَمُونَ karena dia akan tahu apa hakikat sebenarnya, dan dia akan nyesal. Allah jamin dia akan nyesal. saya ingin tanya, Allah pernah bohongin kita enggak? enggak Maka ketika Allah mengatakan biarkan orang-orang yang nggak mau diatur itu suka-suka, karena dia akan menyesal sebentar lagi. Maka sudahlah Allah, dia akan menyesal sebentar lagi. Jadi Allah mengajak Nabi untuk berpikir, jangan emosi, ngelihat orang yang suka-suka begitu nggak usah emosi. Oh, dia biarin aja deh. Paling berapa tahun sih? Terus mati kan? Nggak ada orang hidup selama-lamanya. Dan pada saat dan saat itu dia tahu hakikat sesungguhnya bahawa kehidupan itu belum berakhir. Ada kehidupan setelah kematian. Ada kisah. Ada interogasi. Ada audit dari Allah Subhanahu Wa Taala. Emang kita harus beda. Kita bermain dengan peraturan. Itu makna yang kedua ketika Nabi menjelaskan hadis di atas. Umat Muslim harus punya peraturan. Tak bisa bebas-bebas-bebasnya. Karena kita tahu hidup itu panjang Iya, Ya simpel lah Kalau antum bangun perusahaan Antum ingin perusahaan ini eksis dalam waktu yang lama Antum buat peraturan atau antum bebaskan Karyawan antum suka-suka Antum bukan buat peraturan Karena antum gak bangun perusahaan 1-2 hari Karena kalau antum bebaskan Siap-siap bangkrut di pekan kedua Hancur semua yang bebas itu enggak ada yang bagus Hai pasau fayalamun Mereka akan tahu nanti apa hakikat sebenarnya jadi nggak usah sedih ketika misalnya kita buat pengajian teman-teman kita nggak datang karena kok tadi malam pulang jam setengah lima pagi habis hangout habis dugem dan seterusnya hmm tetap dawahin mereka kalau mereka enggak dapat hidayah fasau fa sebentar lagi juga nyesal kasihan harusnya kita ngelihat mereka kasihan orang yang hidup tanpa peraturan tuh kasihan hancur hidupnya dan yang lebih anehnya lagi kita bisa terima konsep ini kalau bicara tentang manajemen uh, kantor tapi kenapa dalam hidup kita enggak oleh Allah kantor manapun kalau enggak ada peraturan kira-kira bisa sukses enggak bisa makanya kan kita tahu ada buku Toyota ways itu artinya apa sih hadirin kan peraturan itu gimana disiplin bagaimana Toyota bisa seperti sekarang ini sebuah merek enggak apa-apa saya masalah ya ya masalah itu itu kan jelas ya antum buat sekolah enggak ada peraturannya berapa hari yang tuh bisa bertahan di sekolah tersebut dan sekolah tersebut berapa hari bisa berjalan hancur begitu juga dengan manusia pasal gak ada peraturan pasal mau bebas-bebasnya -bebas hancur, hancur, hancur habis dia akan hancur di dunia dan hancur di akhirat tapi syaiton kan cerdas syaiton berikan kita angan-angan Angan-angan semu, makanya Allah katakan وَيُلْهِيُّمُ amal Mereka mabuk dengan angan-angan kosong mereka Tidak ada hakikatnya Karena itu kembalilah kepada peraturan Allah الدنيا سَجِنُّ mukmin. Maksudnya dunia itu ada peraturannya Tidak bisa bebas Dan itu untuk kebaikan kita sendiri Makna yang ketiga hadirin yang dirahmati oleh Allah. Dunia adalah penjara bagi seorang Muslim. Apa maknanya? Dijelaskan oleh Imam As-Sahruri. bahwa seorang mukmin harus memiliki harapan ekspektasi keinginan untuk keluar dari dunia dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana seorang napi tidak mau selamanya di penjara dunia adalah penjara seorang mukmin. tidak ada orang yang mau selamanya di penjara dia punya harapan untuk keluar suatu saat nanti, dan itu impiannya itu harapannya semua Nabi demikian mereka ingin ketemu keluarganya kembali Beberapa waktu yang lalu Saya ke sebuah penjara Lalu setelah kajian Ada seorang wanita Yang berbicara sambil berkaca-kaca Anak-anak tunggu di rumah Pak Ustadz Saya sudah kangen bertemu dengan mereka itu perasaan dari seorang yang ada di penjara hadirin maka kalau kita beriman tanya pada diri kita adakah harapan itu pada saat kita hidup di dunia adakah harapan untuk bertemu dengan Allah Atau kita terlalu sayang dengan penjara kita ini sehingga nggak mau keluar-keluar dari situ orang-orang beriman tidak mau selamanya di dunia Betul, kita semua takut mati karena kita punya dosa, kita punya kesalahan. Tapi apakah hanya itu permainan hati kita? Mana kecintaan kepada Allah? Mana orang-orang yang mengatakan saya cinta kepada Allah, saya cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Bukankah untuk bertemu dengan Allah kita harus melewati rintangan yang bernama kematian? Kita nggak bisa selama lamanya di dunia. Kalau kita enggak punya perasaan tersebut, bohong besar kita hadirin. Ketika kita mengaku beriman kepada Allah, ketika kita mengaku cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, karena orang yang sedang jatuh cinta ingin ketemu dengan kekasihnya, semua berslogan cinta Rasul, cinta Rasul, cinta Rasul. Tapi siapa yang ingin bertemu dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Dan konsekuensi bertemu Rasul anda harus tinggalkan dunia harus ada perasaan ingin kembali ke akhirat dan itu tidak mungkin kecuali benar-benar kita cinta kepada Allah dan Rasulnya dan persiapan dari sekarang karena kalau dosa kita teramat banyak dan cinta itu hanya ada di lisan kita tidak akan mau berpisah dengan dunia karena kita tahu depan kita azab kubur karena kita tahu depan kita adalah azab neraka Karena kita tahu betapa mencekamnya hari kiamat Tapi bukankah ada dalil-dalil yang mengatakan bahwa orang-orang yang Allah cintai Akan Allah naungi pada hari kiamat Allah akan berikan kenikmatan kubur oleh Karena itu tunjukkan rasa cinta kita Dalam kehidupan kita sehari-hari Andirin dan dirahmati oleh Allah Dalam kitabnya At-Tazkirah membawakan riwayat yang dialami oleh Nabi Ibrahim alaihis Nabi Ibrahim alaihis bapaknya para nabi dan rasul. Anna malakal maut jaa ila Ibrahim alaihis salam suatu saat. Malaikat maut mendatangi Nabi Ibrahim alaihis untuk mencabut nyawa Nabi Ibrahim alaihis salam. Ia ingin mencabut Nyawa Nabi Ibrahim Pada hari itu Liak bidaruhah Fakala Ibrahim Ibrahim cerdas Dan di sini beliau Perlihatkan level beliau Kecerdasan beliau dan kepintaran beliau Apa kata Nabi Ibrahim Ya malakal maut wahai malaikat pencabut nyawa hal ra'ayka khalilan yakbidha ruha khalilih bagaimana menurut anda apakah mungkin seorang pihak yang mencintai seseorang tega mencabut nyawa kekasihnya tersebut apa makna beliau apa maksud ucapan beliau apa gelar nabi ibrahim khalilullah kekasih allah nabi ibrahim kekasih allah berarti allah cinta tidak dengan nabi ibrahim cinta atau tidak cinta sekali ini kekasihnya yang mendapatkan gelar Khalil hanya dua anak manusia, Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah sangat mencintai dua hambanya ini, melebihi cinta Allah kepada makhluk-makhluk yang lain. Dan itu yang dijadikan alasan oleh Nabi Ibrahim. Karena perlu kita camkan, dan ini kaedah. Setiap nabi boleh menentukan kapan ia wafat. Boleh menolak ketika didatangi oleh malaikat maut dan ini pengecualian dari dalil-dalil di mana kita tidak bisa melawan kehadiran tamu yang paling mengerikan tersebut. Tapi lihat bagaimana argumentasi Nabi Ibrahim ketika menolak. Nabi Ibrahim tidak mengatakan saya tidak mau. Padahal kalau mengatakan saya tidak mau saja selesai masalah tapi lihat Nabi Ibrahim Wah malaikat maut menurut anda mungkinkah seseorang tega mencabut nyawa kekasihnya tega apa enggak gak mungkin kalau seseorang pasti gak tega mencabut nyawa kekasihnya apalagi Allah lalu anda datang ke sini mau mencabut nyawa saya itu malaikat maut diam gak bisa ngomong Iya benar juga ya. Gak nah, mungkin ada orang yang tega mencabut nyawa kekasihnya. Apalagi Allah, Fadilahil Masyalulala. Terlebih lagi Allah, gak mungkin lah. Ya udah, bisi dibatalkan, gak jadi. Dan ini boleh secara syari, artinya ini bukan khorofat untuk Nabi, boleh mereka menolak. malaikat malaikat maut tidak bisa menjawab akhirnya apa yang terjadi dia lapor ke Allah Subhanahu wa taala ya Allah saya sudah mau cabut nyawa kekasih engkau Ibrahim alaihi tapi sebelum saya cabut dia berargumentasi demikian apakah mungkin ada seseorang yang tega mencabut nyawa kekasihnya Ya enggak ada, apalagi engkau ya Allah Yang begitu saya tahu banget Begitu sayang dengan Nabi Ibrahim Apa kata Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan Wahai malaikat maut Kembali lagi ke Ibrahim Sekarang juga Kembali lagi ke Ibrahim sekarang juga dan bilang kepada dia, hal rai takhalilan yakrahliqaah halilih. Bilang kepada dia, adakah seseorang yang tidak mau bertemu dengan kekasihnya? Tanya kepada dia, anda cinta tidak kepada Allah? Dan bagaimana menurut Anda? Adakah seseorang yang sedang jatuh cinta, tidak mau bertemu dengan kekasihnya? Pertanyaan itu disampaikan kepada Nabi Ibrahim. Allah menyampaikan ini kepada engkau Ibrahim. Bagaimana menurut engkau? Apakah ada seseorang yang tidak mau bertemu dengan kekasihnya? Itu Nabi Ibrahim diam. Dan hanya mengatakan Iqbit ruhi Sa'ah Cabut nyawaku sekarang juga Allah SWT. Cabut nyawaku sekarang juga Karena saya ingin bertemu dengan Allah Karena tidak mungkin bertemu dengan Allah Kecuali dengan kematian Kecuali kita keluar dari penjara yang bernama dunia ini Cabut nyawaku sekarang juga Maka malaikat maut mencabut nyawa Ibrahim dan beliau kembali kepada Allah Subhanahu wa Pertanyaan yang sama, kembali kepada diri yang berbicara dan kita semua, sanggupkah kita mengatakan apa yang dikatakan Nabi Ibrahim alaihi salam? Ketika malaikat maut datang kepada kita, lalu kita katakan dengan bangganya cabut nyawaku sekarang juga saya ingin bertemu dengan Allah. Itu parameter cinta hadirin. Jangan aku cinta kalau tidak bisa demikian dan ini tantangan besar. Bisakah kita mengatakan demikian ketika malaikat maut ada di hadapan kita? Ibtiruhhi sa'ah, cabut nyawaku sekarang juga. Atau kita justru lari. Karena sebenarnya kita enggak cinta kepada Allah, enggak cinta kepada Rasulullah. Semua hanya omong kosong belaka. Semuanya pencitraan Semuanya sandiwara Ada pun orang-orang pilihan Tidak Cabut nyawaku sekarang juga Saya ingin bertemu dengan Allah Oleh karena itu hadirnya sekarang Fatima radiyallahu ta'ala anha Sebelum Nabi SAW wafat Beliau dibisiki oleh Rasulullah SAW Yang membuat beliau menangis Lalu berselang beberapa detik beliau tertawa dan tersenyum. Setelah prosesi pemakaman Nabi selesai, para sahabat bertanya kepada Fatimah, "Fatimah, apa yang dibisikkan oleh ayahmu? Kenapa engkau menangis lalu engkau tersenyum beberapa saat saja?" Ada dua ekspresi yang kontradiksi dalam sebuah kesempatan. Apa kata Fatimah radhiyallahu taala anha? Ayahku mengatakan Bahawa beliau akan meninggal dunia Maka anak mana yang tidak sedih Ketika dia harus kehilangan ayah Apalagi sekali berasulullah Maka aku menangis Namun berikutnya ayahku mengatakan engkaulah yang akan Pertama kali menyusulku Di antara ahli baikku maka aku tersenyum Allah apa arti engkau lah yang pertama kali menyusulku diantara keluargaku apa artinya hadirin sekalian engkau sebentar lagi akan mati wahai Fatima tapi apa balasan Fatima shock takut pucat senyum senyum karena iman, karena cinta yang tulus ingin bertemu lagi dan bergabung dengan ayah dan rasulnya tercinta sallallahu alaihi wasallam. Adapun kita ketika dokter mengatakan kanker stadium nangis, pucat. Enggak ada tanda-tanda cinta di dalam diri kita. Ini fakta. Kadang memang cinta itu hanya di lisan dan terlalu sayang dengan dunia sehingga kita enggak mau berpisah. hadirin kita tidak ingin mengkritik orang yang takut kepada kematian tapi yang jadi pertanyaan apakah tidak ada setitik saja harapan untuk bertemu dengan Allah Anda selama ini Anda mengaku cinta Allah, cinta Rasul, cinta Allah, cinta Rasul, cinta Allah, cinta Allah, cinta Rasul. Sekarang dokter mengatakan umur Anda 4 bulan lagi, terapkan rasa cinta itu. Kalau enggak berarti pembohong kita hadirin sekalian. Ya. Tidak ada, ada cinta, yang ada cinta dunia, cinta harta, cinta anak-anak, cinta materi, cinta pekerjaan. Adapun cinta Allah, semuanya lipsting. Tidak ada yang benar. Kalau yang ada dalam diri kita hanya rasa takut. Hanya shock. Hanya down. Lihat Fatimah, senyum dan tidak dibuat-buat spontanitas senyum karena cintanya kepada ayahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala ini tantangan terbesar dan semuanya kita akan diuji oleh Allah Subhanahu dan yang berbicara belum tentu lebih baik daripada yang mendengarkan tapi ini nasihat untuk kita semua ad-dunya sayyinul kafir dan surga bagi orang-orang kafir orang yang sudah merasa di surga dia tidak mau keluar dan persis orang kafir tidak mau mati 100% tidak mau mati maka kalau ketika ada ponis tersebut ada ponis tersebut disampaikan ke dua telinga kita dan 100% kita tidak mau mati jawab sendiri jawabannya kira kira cocoknya kita mukmin atau kafir hadirin sekalian. Itu karakter orang kafir dia enggak mau keluar. Kenapa? Karena dia surga. Karena mereka enggak yakin. Alaupun mukmin yakin kepada Allah. Sehingga walaupun dia tahu dia berdosa tapi ada harapan. Allah Ghafur Rahim. Ada ada rasa kangen ketemu dengan Allah, ada rasa rindu. Sama ini kita hanya dengar Rasulullah, Rasulullah, Rasulullah. Ini kesempatannya bertemu. kalau anda tidak mau sama sekali. Arti kan terbukti anda lebih sayang pada keluarga anda. Mana hadis layuk minu akabuqum hatta yuhiba hatta aku na akhaba ilahim min walladiyawali wa diwanasi ajmain. Tidak beriman salah seorang dari kalian sampai aku lebih ia cintai daripada orang tuanya, anaknya dan seluruh manusia yang ada di muka bumi ini. mana hadis tersebut hanya anda hafal. Hanya kita sampaikan Berarti tidak ada perasaan Berharap bertemu dengan mereka Dan pintu itu hanya bisa dilewati dengan pintu kematian Dunia si jemul mu'min Dunia adalah penjara bagi seorang mukmin, Dan setiap nabi ingin keluar dari penjara Ada harapan Walaupun dia takut Takut dilecehkan ketika di luar Takut dibully oleh masyarakat Takut tidak diterima tapi setiap Nabi ada harapan ingin keluar dari penjara tersebut Semua kita takut dosa Semua kita takut neraka Semua kita merasa banyak sekali lalai kepada Allah Tapi lagi-lagi Apakah hanya perasaan itu yang ada dalam hati kita? Tidak adakah rasa rindu bertemu dengan Allah dan Rasulnya SAW? Ini yang perlu kita jawab bersama-sama Dan kita renungkan setelah kajian ini Berakhir dan muhasabah diri kita ini yang bisa disampaikan semoga bermanfaat khususnya mbak berbicara dan yang mendengarkan dan kita buka sesi tanya jawab, Nabi Muhammad. Assalamualaikum. warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apakah siksaan yang paling ringan di neraka? Terima kasih. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Siksa yang paling ringan disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam baik secara umum maupun secara spesifik. Maksudnya apa? Ada riwayat yang mengatakan bahwa ini siksa yang paling ringan. Tapi riwayat yang lain langsung sebut nama Abu Talib. Bagaimana siksaan tersebut? Nabi mengatakan seseorang akan dipakaikan sepatu dari api neraka dan otaknya mendidih. Otaknya mendidih. Yang dipakaikan adalah bagian tubuh kita yang paling bawah lalu yang paling atas ikut mendidih jadi bayangkan sendiri apa jadinya leher kita, dada kita perut kita paha kita, betis kita dan apa jadinya telapak kaki kita yang dipakaikan dipakaikan sepatu tersebut itu yang paling keringan yang membuat otak anak Adam menjadi dan kita tidak bisa mati di sana. Karena kalau kita mati seluruh sarasa sakit itu selesai dan Allah tidak ingin itu berakhir. Kita akan dibiarkan hidup di atas penderitaan. Naudzubillah mina al-nahr. Allah taala. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Salam. Mendengar penjelasan Ustaz tentang siksa yang paling ringan di neraka, saya jadi sangat takut. Apakah siksa itu akan tetap ditimpakan kepada orang mukmin yang melakukan dosa besar tapi telah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Barang siapa yang sudah bertaubat Maka tidak ada siksa bagi mereka. Nabi bersabda: "Ata ibu minatan bi kaman ladan bala orang yang sudah bertobat seakan-akan dia tidak berdosa. Makanya Allah memberikan motivasi kepada kita para pendosa ini dalam surat Az Zumar ayat 53: "Kul ya ibadilladina asrafu ala anfusihim taqnatu min rahmatillah." Inna allaha yadfirun dunuba jamia. Ah. Katakanlah Wai Muhammad kepada hamba-hambaku Yang melampaui batas, yang donim, yang pendosa Yang banyak sekali melakukan kesalahan Jangan mereka putus asa dari rahmat Allah Pintu itu masih terbuka Karena Allah akan mengampuni semua dosa-dosa kita Pertanyaannya, maukah kita bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Allah Taala Bissalam. Ustad saya punya saudara yang taat solat, rajin sedekah dan berbakti pada orang tua, tapi istri dan anak perempuannya masih belum berhijab dan mereka masih suka dan mereka masih sangat duniawi merayakan ulang tahun, suka clubbing tidak mau ikut kajian dan lain-lain bagaimana cara memberitahukannya yang tidak membuat tersinggung Iya terima kasih jatuh Allah khairan atas pertanyaannya ini dikembalikan bagaimana hubungan kita dengan saudara kita tersebut, kalau memang sangat dekat, gak ada masalah kita bicara belak-belakan tentu saja dengan cara yang baik santun, bijak, dan tidak terkesan memponis jadi yang pertama, cari timing kondisinya juga harus nyaman, tempatnya representatif jadi lihat timingnya nyaman atau enggak tepat apa enggak, dia lagi fresh atau lagi capek terus yang kedua eh, jangan pakai bahasa memfonis atau bahasa seorang guru tapi coba bicara sebagai seorang saudara, sahabat, teman yang saling mensupport satu dengan yang lain. Kita bisa bawakan beberapa artikel, terus kita sodorkan kepada beliau dan minta beliau e, menanggapi gimana nih gitu loh. Kayaknya kita e, kita semua gunakan bahasa atau kata ganti kita, jangan anda atau antum atau lo atau e, kamu, buat seolah-olah kita semua terlibat dan bermasalah dalam kasus ini, jadi gimana ini kayaknya tidak sesuai atau apa yang dikritik oleh Allah dan Rasulnya kok kita kerjain semua ya di sini ya dan minta uh, saudara kita bersikap tegas karena dia laki-laki, dia suami dan dia seorang ayah dan Nabi mengatakan layyadul jannat adayyur tidak masuk surga seseorang yang tidak punya rasa cemburu membiarkan keluarganya bermaksiat tanpa diingkari tanpa dinasehati jadi enggak ada cemburu-cemburunya ketika syarat Allah dilanggar oleh istri dan anak-anak itu dayyut dan Nabi katakan tidak masuk surga dan katakan kepada dia, dia akan ditanya oleh Allah قُلُّكُمْ رَائِنُ وَكُلُّكُمْ أَسْعُلُونَ عَرَيَّةِ setiap anda adalah pemimpin dan anda akan ditanya tentang orang-orang yang anda pimpin Allahu Akbar. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Bagaimana cara mengajak keluarga isi anak yang masih suka mencintai dunia, suka belanja, shopping barang-barang baru, masih suka nonton TV, bermain gadget, medsos. Terima kasih Ustaz. Kayaknya di sini istri semua yang bermasalah ya. Nanti istri sekarang sila gimana ibu-ibu nih coba ibu-ibu buat pertanyaan dong yang nyerang suaminya jadi satu-satu Enggak ini semoga tidak mencerminkan uh, semua istri di sini dan istri di sini semoga istri yang saleha dan taat kepada Allah dan suami lalu suaminya hadirin yang pertama saran saya Pilah pilih dulu mana dunia yang diharamkan dan mana fasilitas dunia yang diharamkan, nggak semuanya haram, nggak nggak harus ketika kita ngaji kita buang semua gadget kita gitulah, yang punya iPhone diganti Nokia 26600, yang harus begitu gitulah, itu juga nggak keluar lagi, kalau keluar sering hang kan begitu ya, jadi nggak harus, wah pokoknya nggak bener nih pakai gadget ini cinta dunia enggak. hadirin yang dirahmati oleh Allah Swt. Jadi kita harus memetakan, kita harus memetakan mana yang halal dan mana yang haram. Karena kita tidak boleh mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah. Allah berfirman dalam surat Al-Araf ayat 30, eh, 32, ya, "Kul manharram azina talaillati akhraj al ibadhi wa taibati minariz". Al-Araf ayat 32 Allah mengatakan, katakanlah siapa yang berani mengharamkan perhiasan dunia yang Allah halalkan dan Allah keluarkan untuk hamba-hambanya dan hal-hal baik dari riski Allah jadi Allah nanya, ini siapa sih yang haramin-haramin begini aku kan gak pernah mengharamkan itu jadi ini yang perlu kita campurkan, contohnya begini gadget hukum asalnya halal, karena itu media tergantung bagaimana kita menggunakan medsos hukum asalnya halal tergantung konten dan uh, bagaimana kita menggunakan Uh, suka nonton TV tergantung apa yang ditonton. Kalau tontonnya Discovery Channel flora dan fauna bagaimana penyu melahirkan, bagaimana uh, singa berlari ya, gak ada masalah sama sekali. Iya kan, tergantung yang telanjangnya siapa kan. Kalau yang telanjangnya singa, gajah, orang utan kan boleh. Itu you bebas. Know, <laughs> iya, kadang-kadang itu -kadang dibuang gitu lah. Gadget dilempar nggak benar nih. Tergantung bisa jadi kan kita lihat uh, TV dakwah itu kan juga bisa. Shopping barang-barang baru atau belanja barang baru ya itu kan fitrah. Antum kalau mau beli barang nyari apa? Ya udah, itu alhamdulillah masih fitrah. Jadi pada crypto ngambil punya orang ini kan masih bagus beli barang-barang. Gitu loh. Jadi gak semuanya diharamkan Tapi yang kebablasan itu loh Mungkin itu maksudnya Jadi pilih pilih dulu Gak semuanya uh, kita harus tinggalkan dunia kita. Itu tidak demikian Tapi jangan sampai dunia melalaikan kita Dari akhirat Nah gimana sih cara mengajak keluarga Yang pertama perbaiki diri kita dulu Kan kita sendiri Ini kan semua perbuatan kita nih Karena kita gak mendidik dari awal gitu loh. Iya kan kan kita baru baru sadarnya kan kemarin-kemarin atau beberapa tahun yang lalu dari awal pernikahan kita apakah kita menerapkan sunnah Nabi kemungkinan tidak wa maasabakumimusi batin fabi makasabat adikum ashura ayat tiga apapun yang menimpa anda itu karena dosa-dosa anda jadi evaluasi diri dan itu yang pertama evaluasi diri kedua perbanyak istighfar dan taubat yang ketiga tunjukkan profil teladan yang baik di keluarga jadi jangan ngomong apa-apa dulu tapi tunjukkan teladan baru pelan-pelan kita benahi e, mengobati sebuah penyakit yang sudah menaun, sudah mengakar gak bisa dengan 1-2 hari, saya ingin tanya antum berubah satu malam atau enggak? kan enggak kita kan bukan superman yang langsung berubah begitu jadi manusia super kita butuh proses bahkan proses kita bertahun-tahun Kadang-kadang kita lupa Kita tuntut istri dan anak-anak kita Berubah dalam hitungan detik Kita aja lama Sekarangannya juga masih suka Bermain, masih suka uh, Lupa bagaimana dengan istri dan anak-anak Jadi jadikanlah peladan -pelan Dan pelan-pelan Terus yang kedua, yang berikutnya Saya sarankan di ta'lif istri Sama anak-anak taklif itu Kalau bahasa bisnis itu di entertain Artinya di, di ta'lif Dikasih keinginannya selama gak haram Agar hati mereka luluh Tertarik dan mau Kita ajak dan kita dakwahi Sebagaimana Nabi kasih Seratus ontak, seratus ontak, seratus ontak, ontak Jadi maksud saya gini loh Buat opini di keluarga kita Setelah kita ngaji Kita lebih perhatian Sama keluarga Kita lebih royal Sama keluarga Royal bukan mubadir ya Tapi kalau memang bagusnya hitung-hitungan gitu lah. Jadi kalau dulu belum ngaji pulang ke rumah bawa gorengan Nah sekarang Bawain misalnya nasi uduk, Bawain sate kambing eh, Anak kita suka apa Bawain itu, bawain pizza dan seterusnya kesukaan, Suka sushi, bawain sushi gitu lah. Ditaklif terus tak bawain, jangan kita yang makan mereka yang makan, kita yang makan kan yang kalau satu yang beli mereka yang makan, gitu loh nah, kan jadi kan terbentuk opini ayah ini semenjak ngaji kok jadi baik ya jadi suka raktir ya dulu kan pelit banget nah, berarti ini pengajiannya bener nih, gitu loh bagus nih, ayah kita berubah so, istri juga berpikir gitu suamiku pak sekarang enggak perhitungan lagi kasih uang belanja gitu loh sekarang lebih fleksibel selama hmm. nggak akhirnya kan senang ini pengajian suamiku ini bener aku sekali-sekali datang ah gitu loh tapi kalau nuansanya sudah peperangan antara hak dan yang batil <tuk> gitu lho <tuk> ya susah nggak bisa kan kita sendiri yang bentuk mereka kan QI mereka tuh bentukan kita kita pemimpinnya kebijakan-kebijakan kita ya pelan-pelan lah kalau contohnya misal jadi abis kajian kalau misalnya barang, ini ada yang bawa istri dan anak-anak nggak -anak, abis kajian lanjut langsung pulang ajak ke makan dulu gitu loh oh puasa sudah saya kondisikan sesuruh puasa Nabi Dawud ya jangan ya. ini kan weekend mereka belum ngerti jangan suruh puasa Nabi Dawud pokoknya kita kajian dulu, habis itu kita makan lunchnya, kamu mau dimana? oh oke okay, kita ke sana. jadi senang Masya Allah, pelan-pelan gak masalah gitu loh atau ajak mereka seneng-seneng dulu ho hobi anak kita apa kesama gak haram turutin habis kajian gitu loh jangan habis kajian langsung masuk uh, uh, mobil terus, pokoknya papa mau kita semua merenung apa yang dikatakan Ustadz tadi, kita langsung pulang ya gak bisa ada Saatan-saatan Ada waktunya kita serius Kita menetaskan air mata Kita muhasabah Ada saatnya kita bermain Dan itu gak mencemari selama gak haram ya Jadi itulah dirinya Jadi di entertain gitu aja Pasti seneng nih Istri sama anak-anak kan biasanya gitu Aku lagi pengen tas nih Pak Tiba-tiba besok bawa tas kesukaannya Gitu kan Sang kita kita langsung lah Ini kan ada ibu-ibu di atas. Bu, kalau suami ibu eh ketika ibu pengen tas tiba-tiba suami ibu belikan tas kesukaan ibu. Besok mau diajar ke pengajian enggak, Bu? Oh, benar. Ini berarti ada yang salah nih. Eh, itu, itu testimoni udah. Jelas nah. Ini pada pelit-pelit kali. Jadi kasih gitu Ini dakwah. Palanya gede kasih istri itu anak-anaknya gede insya Allah jadi jangan perhitungan apalagi dalam rangka mendakwahi istri dan anak-anak, jangan perhitungan Ustadz sebelum menikah saya banyak mencapai prestasi dunia Karena banyak diberi kemudahan oleh orang tua saya Dan saya tidak diajarkan agar kuat menghadapi kehidupan Sekarang setelah menikah dan punya anak Saya baru merasakan perjuangan jadi istri dan ibu Dan ini berat sekali Saya tidak menyangka surga akan selelah ini Oh ini kritikan buat suami Jadi satu sama nih. Terkadang saya ingin menyerah sangking lelah fisik dan hati Menjadi istri dan ibu bagaimana mengatasi rasa putus ini. Terima kasih jazakallah khairan. Semoga masalah kita yang menjadi istri dan suami tadi itu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin selalu lihat dari dua sisi dan dua arah yang berbeda. Jangan hanya melihat beban itu sebagai sebuah beban tapi lihatlah sisi positifnya, hikmahnya, positive thinkinglah ketika menghadapi masalah dalam keluarga. Ketika orang tua kita tidak mengajari kita mungkin Allah ingin langsung mengajari kita dengan ujian-ujian seperti ini. Ujian yang Allah berikan adalah sebuah edukasi bagi kita. Jadi jangan mundur, justru ini pembelajaran. Mau no, ini pembelajaran untuk melatih kedewasaan kita Kebijaksanaan kita Dan seberapa jauh kita mendekat kepada Allah Sebagian para ulama mengatakan apa? Innal ibtila' fi dunia Sesungguhnya masalah dan ujian di dunia Itu bukan untuk menguji kekuatan Anda Tapi untuk menguji Seberapa kuatkah anda meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Jadi inilah saatnya kita bersimpuh di hadapan Allah, nangis di hadapan Allah. Inilah mungkin kalau enggak diginikan kita enggak bisa meresapi kalimat la haul wa la quwwata illa billah tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Peda loh ketika kita baca la haul wa la quwwata illa billah kita lagi di puncak karir kita. Kita bisa merintas sana merintas sini dengan saat kita baca la haula wa laqwaat aina kita lagi terhempas, kita sedang lemah, kita berada di titik nadir hidupan kita. Dan saat kita bisa meresapi kalimat tersebut, itu kan zulmin kunuzi jannah, itu banker bankernya surga kata Nabi saw. Penolakan mudahkan kita. Paman yang tawakal alallahi fahuasubu. Barangsiapa yang bertawakal kepada Allah, Allah akan Mencukupi masalah-masalah kita At Tolak ayat 3 Paling karena itu fight lagi Dan konsultasikan dengan ahli ilmu Yang matang Yang menguasai ilmu rumah tangga Yang bisa kasih support kita Dengan tetap menjaga diri dari fitnah ya. Dan saran saya jangan berhubungan dengan laki-laki lain Laki-laki lain Kalau mau konsultasi dengan usah Pastikan aman dari dari fitnah Kenapa? Karena kalau dalam kondisi gini ketemu laki-laki lain, apalagi mantan waktu kuliah, eh oh, udah deh dapat angin sorga kan gitu ya, akhirnya minta cerai. Padahal belum tentu baik juga dia nya. Robbotaalallahu oh, salam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Salam. Apa hukumnya ucapan selamat Natal kepada orang kafir dan bolehkah kita ucapkan selamat Natal? Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, toleransi dalam Islam adalah harga mati. Harga mati. Allah berfirman dalam surat Al-Mumtahanah ayat 8, anilladhiina la yanhaqumullahu 'anil ladzina la 'anil ladzina lam yuqatilukum fid-din. Walam yukhrijukum min diyarikum Allah tidak pernah melarang Kalian berbuat baik Kepada orang-orang kafir yang tidak pernah Memerangi kalian Dan tidak mengusir kalian dari rumah kalian Ayat ini Menjadi pelajaran kepada kita Kita harus berbuat baik dengan orang-orang Kafir yang tidak mengganggu kita Toleransi Adalah harga mati Namun sebagaimana Solat ada batasnya Toleransi pun ada batasnya hadirin saya ingin tanya, ada orang semangat sholat duhur akhirnya tujuh rokaat, boleh enggak? Enggak boleh, sholat duhur kan udah ada batasnya, empat pak Jangan tambah tiga lagi, empat sholat duhur itu, ada batas Kalau sholat ada batas, mungkinkah toleransi secara mutlak? Jawabannya tidak Saya ingin bertanya kepada hadirin yang dirahmati oleh Allah SWT Dosa yang paling besar Di mata Allah itu apa? Kesyirikan dalam surat Luqman Luqman menasehati anaknya Ya bunaya latushrik billah Inna syirka Lahulmun azim Wahai anakku jangan engkau melakukan kesyirikan dengan Terhadap Allah Karena sesungguhnya kesyirikan adalah dosa yang paling besar Dan Saya ingin tanya ketika seseorang Meyakini ideologi Trinitas Itu masuknya kemana tuh Syirik bukan Syirik Mensejajarkan manusia Atau menempatkan manusia Sejajar dengan Allah subhanahu wa ta'ala Satu itu tiga, tiga itu satu Nah berikutnya saya ingin tanya Ketika Ada teman kita Berjudi Dan minum homer Boleh gak kita ucapkan selamat malam ini dia menang tujuh M lalu kita katakan, selamatnya pak semoga berkah, bisa dipakai naik haji boleh enggak? boleh enggak tuh? boleh enggak? enggak boleh, kenapa enggak boleh? karena itu sebuah dosa dan kemak kemaksiatan enggak boleh kita kasih selamat terhadap dosa dan kemaksiatan nah saya ingin tanya mana yang lebih besar dosanya dan maksiatnya kesyirikan atau judi kesyirikan tanpa diragukan lagi tidak ada, tidak ada perbedaan pendapat di tengah para ulama nah simple aja kalau yang kemaksiatan yang levelnya masih di bawah kesyirikan gak boleh kita kasih selamat antum semua sepakat tadi gak boleh kasih selamat pak usah bagaimana dengan kesyirikannya Iya gak sih, benar gak sih hadirnya Dan itu bukan toleransi Jadi silakan kita Kita tidak menyakiti Sesama, tapi ada Batas, orang yang melakukan Maksiat, kemungkaran gak boleh Kita kasih selamat Gak boleh kita kasih selamat Apalagi ini kesalahan yang Fatal, bagi kita Bagi Kita, maka tidak boleh Diberikan ucapan, selamat Allah ta'ala anab usallahu Ya hadirin yang dirahmati oleh Allah, saya rasa cukup sampai di sini perjumpaan kita dan mohon maaf banyak sekali pertanyaan yang belum bisa dijawab karena keterbatasan waktu dan tentu saja keterbatasan ilmu yang berbicara dan mungkin bisa ditanyakan kepada ustadz-ustadz kita yang lain yang lebih berilmu, yang lebih alim, yang lebih berwawasan daripada yang berbicara sekarang. Semoga yang sedikit ini mengingatkan kita kembali kepada akhirat dan kembali kepada Allah. Dan jangan sampai terfitnah dengan hegemoni dunia Dan perhiasan perasaan dunia Silakan maksimalkan yang halal dari dunia Tapi jangan sampai kita terfitnah Dengan penjara yang satu ini Terima kasih kepada DKM Masjid Yang telah memberikan sarana dan prasarana Dan terima kasih juga kita tunjukkan kepada panitia Yang telah berusaha uh, Bahu-membahu dengan DKM Sehingga terlaksananya kajian kita Dan pihak-pihak yang men-support acara kita dan tentu saja jamaah sekalian atas kesabaran dan atensi dari awal sampai akhir mengikuti kajian yang banyak kekurangan ini ini bisa disampaikan subhanahuwataala ilahillah taala sakhir khotubileh salamualaikum warahmatullahi wabarakatuh